Kata Al-Hafid Ibn Rajab, Rahimahullah Ta'ala Hikmah Yang dikehendaki Dengan puasa syaban Semacam Temrin Latihan Agar dia terbiasa Puasa nantinya di Ramadan Sehingga tidak kaget tidak merasa berat ketika memasuki Ramadan. Sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah yang dia lakukan selama syaban. Maka puasa akan dia dapati nikmatnya, lezatnya ibadah ini. Maka Ramadan pun begitu dia masuk mulai, dengan penuh semangat, vitalitas, dan penuh harap dengan puasa padanya. Berarti syaban teranggap seperti mukaddimah bagi Ramadan. Segala sesuatu ada mukaddimahnya ya. Sebelum masuk, kamu baca buku misalnya. Sebelum ke inti sari isi buku itu apa, didahulu oleh Mukodima pendahuluan, sehingga kamu punya bayangan, punya pegangan. Oh buku ini nanti membahas ini seputar ini yang dikaji. Nah, oleh karenanya kata Ibnu Rajab disyariatkan di Syaban seperti apa yang disyariatkan di Ramadan puasa disyariatkan di Syaban sebagaimana puasa itu disyariatkan di Ramadan di Ramadan sangat disyariatkan ditekankan Kiraatul Quran diperbanyak maka di Syaban pun demikian Ditekankan, disunahkan, memperbanyak kiraatul Qur'an. Semua ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Melakukan rukun Islam siam Ramadan. Begitulah. Asar dari banyak ulama dan aimah salaf, rahimahumullah.